Untuk membicarakan hal tersebut, saat ini kami telah tersambung dengan Direktur Geraha Kerindo Utama atau Tisu Tesa, Bambang Setiawan. Pak Bambang, apa komentar Anda soal ini? Untuk kami yang penting bagaimana kos itu bisa, biaya itu bisa membuat perusahaan bisa tetap berlangsung. Tentu itu kaitannya kan ya. Tentu biaya itu harus dikaitkan berapa output yang bisa dihasilkan dari katakan, tingkatan karyawan, mesin, atau dan lain-lain begitu ya. Jadi hmm. kalau kaitannya ongkos permanusianya ya saya kira mestinya yang harus kita lihat sekarang memang kaitannya dengan output. Karena kan seperti kami yang juga ada produk yang harus kita jual ekspor ya. Jadi kalau itu menyebabkan kita juga kompetitif ya tentu rasanya... Harus itu dipertimbangkan juga Jadi tidak hanya tuntutan buruhnya Tetapi bagaimana Tuntutan buruh terhadap pengusaha ya tentu ya Juga bagaimana keinginan pengusaha Untuk mendapatkan output yang lebih Kualitas yang lebih baik itu juga bisa disupport oleh pihak oh, Dari posisi buruh gitu Terus saya nggak ngerti Harusnya berapa yang layak itu kan Tentu yang lebih berwenang nanti yang bisa ngitung Tentu setiap orang menginginkan hidup yang lebih layak Pasti Tetapi juga perusahaan kalau nggak sehat Bagaimana bisa menghidupin karyawannya dengan layak Tentu ini dua sisi yang harus dipertemukan Titik temunya ada di mana Saya juga nggak ngerti Saya terserah nggak ngerti. Tapi untuk uh, bisnis kami Rasanya memang sekarang kita berada pada posisi bagaimana produktivitas ya kalau itu dinaikkan lagi kok feeling saya kita akan makin kalah berkompetisi ya kemarin aja dengan naik segitu tinggi rupanya masih tidak diikuti dengan produktivitas yang lebih tinggi sehingga dengan sendirinya berarti kos kita naik harga harus kita naikkan harga dinaikkan ternyata tidak kompetitif sehingga kita memilih produk yang kompetitif aja kan kan kita produknya harus range nya banyak kalau kita hanya bermain di range produk yang sangat sempit saya kira ke depan Ya semakin berkurang kemampuan kompetisi kita kan. Kan kita hanya memilih yang kita bisa kompetitif aja kan Pak. Ya jadi produk-produk yang tidak bisa tidak kompetitif ya kita nggak bisa paksakan untuk bersaing. Sekarang kami ada produk-produk ekspor, jadi beberapa range produk yang tidak kompetitif kita sekarang juga sentikan dulu. Menunggu sampai posisi, apalagi sekarang ya mungkin bahan baku banyak yang harus import dengan currency yang naik begini ya kira-kira. Semua orang juga berat saya kira ini jadi saya kira saya nggak tahu keinginan buruh apakah betul betul murni dari buruh apakah juga ada apa unsur politik saya nggak faham mudah mudahan nggak ke sana lah mudah mudahan sebetul lah, mudah hmm. betul keinginan buruh untuk lebih sejahtera saya kira. Untuk eh, menurut saya harusnya, harus di Kenaikan itu sebanding dengan produktivitas yang lebih tinggi. Yang sekarang sekarang ini yang terjadi hanya naiknya aja. Deh. Produktivitasnya masih tetap. ya. Bahkan nah, kalau seringan demo nanti, apa sering nggak masuk, apa nggak turun nanti produktivitasnya. Bayangkan begitu aja sih. aja sih. Demikian Direktur Geraha Kerindo Utama atau Tisu TESA, Bambang Setiawan. Saya Wendy Lim.